orang tidak suka filsafat tidak masalah, tapi kalau tidak mau berpikir, berhenti dia jadi manusia karena penciri utamanya manusia itu berpikir setiap orang punya set of mind, punya filosofi-filosofi hidup yang dia yakini dan memang tidak harus sama setiap orang punya set of mind yang beda-beda kalian boleh tidak setuju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Yuk kita muhasabah dulu sebentar Insya Allah yang hadir malam hari ini kan orang beragama semua Amin, ini banter banget Ya Insya Allah kita orang beragama semua Coba kita cek kita itu tipe orang beragama yang seperti apa nanti mungkin ada tipe tertentu yang memang berat kalau disambungkan dengan filsafat ada yang cocok, ada yang tidak itulah mengapa nanti ada orang yang nyaman dengan filsafat, dengan agamanya ada yang tidak nyaman Ya memang tipenya beda-beda, itulah mengapa saya sering bilang, ya monggo saja ada orang suka filsafat, ada yang tidak suka filsafat Itu haknya tiap orang untuk suka atau tidak suka sesuatu Nah, saya ambil teori dari buku yang judulnya, Six Ways of Being Religious Enam Cara Beragama, Dilkenyem Dia bilang begini. Orang beragama itu ada 6 tipenya. Jadi ada 6 gaya. Nah, yang masing-masing orang mungkin beda-beda. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Yang pertama fokus pada ibadah. Secret right. Menjalankan ritual sholat, puasa, jakat, dan lain sebagainya kalau dalam Islam jadi fokus pada ibadahnya aktivitas konkret ritual tiap hari sibuknya ini mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari mana yang halal, mana yang haram, dan lain sebagainya ini gaya pertama kesibukan beragamanya di yang pertama Ada Gaya Kedua Gaya Kedua ini fokus pada Right Action Right Action itu perilaku yang baik pada sesama Yaitu fokus pada akhlak Mungkin kalian sering juga melihat, mendengar orang yang Yuk akhlaknya, yuk adabnya, yuk diperbaiki Orang beragama itu yo akhlak Innama buistuli utamima maka rimal akhlaklah hatisnya. Jadi beragama itu yo kuncinya kebaikan pada sesama. Namanya akhlak. Ada yang gayanya ini kadang-kadang anda apa-apa lah ibadah nanti pelan-pelan diperbaiki. Tapi kalau akhlak itu mutlak loh ya. Ini gaya kedua. Gaya right action. Ada gaya ketiga. Yaitu gaya devotion Kalau ini biasanya fokus pada Kepasrahan, keikhlasan Mengelola hati untuk Sepenuhnya dipersembahkan pada Tuhan Ini gaya devotion Kita diminta membersihkan hati, menjaga hati Fokus lillahi ta'ala hanya pada Allah saja Ini gaya devotion Pasrahkan, berikan semuanya Dalam hidup kita hanya untuk Allah Hati kita harus bersih Mantep hanya pada Allah saja Ini gaya diffusion. Ada gaya keempat Istilahnya Samanik mediation Samanik itu ya saman Jadi Fokus pada Tokoh figur Yang harus diikuti fokus pada idola-idola religius Jadi kamu ustadz idolanya siapa yang kamu ikuti Kemudian tokoh idola dalam agamamu siapa Aliranmu apa dengan tokohnya siapa Ini gaya samanik Jadi merasa bahwa saya tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan Tanpa orang-orang yang sebelumnya memang sudah dekat dengan Tuhan Ini kaya sahmanik, kalau tiga yang di atas tadi kan kita ikhtiari sendiri. Kalau yang keempat ini kita bermediasi dengan tokoh-tokoh agama. Ada yang keempat, yaitu mystical quest. Mystical quest itu yang suka tasawuf-tasawuf, perjalanan spiritual menuju Tuhan, makom demi makom. Awal dari Allah dan lain sebagainya ini pengalaman spiritual. Kalian tahu lah kita di ngaji ini banyak sekali membahas pengalaman-pengalaman spiritual. Kadang-kadang kalian kan senang tema-tema seperti itu, ingin juga berpetualang di sana misalnya. Tapi ada juga yang tak suka. Nah, mungkin di sini banyak yang mystical quest membaca suka. Maulana Jalaluddin Rumi Ibnu Arobi suka dengan Sunan Kalijoko suka dengan nah ini mystical quest senang mencari pengalaman mistik perhubungan langsung dengan Tuhan ya meskipun banyak juga yang hanya senang mendengar dan membacanya saja tapi belum jalan kalau ini masih belum mystical quest itu ya memang jalan kalian tirakatan beneran Kalian melakukan amalan-amalan mencari pengalaman mistik Sendiri ini mystical quest Yang keenam Reasonate inquiry Reasonate inquiry itu Senang memahami agama secara rasional Mengejar makna-makna intelektualnya Baca buku, diskusi, kajian, dialog, debat, dan lain sebagainya Ini namanya Resonate Inquiry Ingin tahu makna rasionalnya, ingin tahu rasionalisasinya Ini gaya ke-6 Gaya ke-6 ini nanti cocok Kalau disambungkan dengan filsafat Gaya ke-5 lumayan Kaya yang lain juga bisa Cuma yang paling kuat kan di gaya ke -6. Orang beragama Yang ingin paham Tidak sekedar Ingin menjalankan Ingin tahu rahasia Rasionalnya agama Ini yang nomor enam Oke Sudah tahu ya enam ya Silahkan nanti teman-teman direnungi Saya ada di mana kok saya ndak ada di 66 nya pak ya kamu <tuh> belum serius atau kamu tipe khusus alternatif ya tidak masuk teori pokoknya saya pak dianggap suka ritual juga ndak mystical quest, jangan-jangan tapi yang ndak yo senangnya baca cerita-cerita ingin jadi wali ingin bisa terbang, pingin bisa itu tapi waktunya wiritan ndak kuat saya Pak. waktunya itu, itu berarti bukan reason it, seneng pak filsafat saya membaca-baca tapi kalau membaca sendiri ndak paham pak saya harus perlu perlu figur macam-macam nah, coba kalian cek sendiri mungkin ada orang yang gabungan gabungan dua atau tiga siapa tahu ada yang nam nya kalau bisa nam nya hebat sekali Baik, monggo saja setiap orang punya tipenya sendiri-sendiri Silakan. Bukan berarti kalau sudah akhlak, tidak peduli ibadah loh ya Tidak peduli sekret Ini maksudnya titik tekannya, fokusnya Yang diutamakan oleh orang yang beragama ini Jadi yang dinomersatukan Ada yang menomersatukan ibadah, ada yang menomersatukan akhlak Ada yang menomersatukan ibadah Tata hati untuk ikhlas pada Tuhan Ada yang menomersatukan Mencari rujukan figur tokoh yang benar Ada yang menomersatukan pengalaman keagamaannya Ada yang menomersatukan Pemahaman inteleknya. Jadi masing-masing ada caranya Ini mumpung akhir tahun Memuhasabahi keberagamaan kita Baik, ini agamanya Sekarang filsafatnya Jadi, banyak orang Ketika mendengar kata filsafat Dia sudah, apa kalau bahasanya anak hari ini ya Ilfil duluan Mungkin kalian juga begitu sebagian Ya, tidak harus karena menganggapnya sesat, haram, atau kafir Tapi mungkin ada yang membayangkan Mesti ruwet Mesti bulat, mesti susah kan selalu begitu kesanmu. Tapi sering saya bilang, yuk kita pahami dulu hakikatnya filsafat. Filsafat itu bisa satu inquiry, satu pencarian. Bisa juga satu set of mind atau set of belief. bisa juga satu akademik disiplin satu ilmu satu kajian jadi ini ayo dibedakan biar tidak dicampur kalau sebagai inquiry pencarian itu yang saya bilang filsafat sebagai proses disinilah Yang sering saya sebut, kita dituntut untuk mendayagunakan akal budi kita untuk berpikir. Jargonnya dari mitos ke logos, menuju filosofia, cinta kebijaksanaan. Ini namanya an inquiry, filsafat sebagai satu pencarian kebenaran, pencarian kebijaksanaan. Kalau di makna yang pertama ini yus, Semua orang pastinya Meskipun tidak sadar atau tidak ngaku Pasti berfilsafat Tidak ada yang tidak Begitu orang itu memikirkan hidupnya Dia sedang berfilsafat Hidup yang baik itu yang kayak gimana ya Hidup yang benar itu yang kayak gimana ya Begitu kalian berpikir begitu Kalian sedang berfilsafat Meskipun nanti ketemunya Oh menurut saya yang paling pas hidup itu Ya patuh saja 100% Padahal tuntunannya Allah Misalnya ini sejenis penemuan kebenaranmu Orang lain menyimpulkannya bisa berbeda Jadi ini yang sering saya sebut Filsafat sebagai proses Yang ini ya setiap orang Pasti melakukannya sadar atau tidak Ya lebih enak sadar Jadi terarah Meskipun Kalau misalnya kalian tidak senang dengan Kata filsafat ya monggo saja Kamu pakai istilah berpikir kah, merenung kah Berefleksi kah, kontemplasi Monggo saja Yang kalian cocok Jadi makanya Di dulu di pertemuan awal Saya sebut orang tidak suka Filsafat tidak masalah Tapi kalau tidak mau berpikir Berhenti dia jadi manusia Karena penciri utamanya manusia itu berpikir. Baik, yang kedua, Filsafat juga kadang diartikan a set of mind atau belief. Kalau yang kedua ini, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita sering pakai istilah filosofi. Setiap orang punya set of mind, punya filosofi-filosofi hidup yang dia yakini. Saya punya, kalian punya, Nietzsche punya, Aristoteles punya, Alfarobi punya, Ibn Rushd punya. Dan memang tidak harus sama. Setiap orang punya set of mind atau set of belief yang beda-beda. Kalian boleh tidak setuju dengan Set of teman mau Set of beliefnya filosof ini filosofi itu tidak masalah Menurut saya pak Filosof yang itu, itu kalau dari pandangan agama saya Dia itu sudah kafir, murtad Tidak masalah Jadi Ini yang sering saya sebut Ini produk Pemikiran filsafat Yang setiap orang Mungkin mindsetnya beda-beda Temuan kebenarannya beda-beda Dan memang enggak harus kamu setujui. Nah, nanti banyak orang tidak suka filsafat sebenarnya diarahkan ke yang kedua ini. Set of mind atau set of belief. Ya tentu saja di situ isinya beragam. Ada yang sangat ateistik, ada yang sangat religius, bahkan banyak juga yang sangat spiritual. kalau dikalkulasi sebenarnya jauh lebih banyak para filosof itu yang teistik dibandingkan ateistik kalau mau bikin kuantitatif loh, tapi kan setiap mindset ya monggo saja jadi kalian bahkan boleh, saya tidak setuju semuanya pak, saya ingin mencari sendiri monggo saja jadi kalau di level yang kedua ini kalian boleh setuju, boleh tidak setuju silahkan Dengan mindset yang mana Saya suka Pak kalau